punya cerita dengan judul Suamiku Ternyata Makhluk KAE Salam jimatres kiriman dari saya, Nana Pristia, di Kecamatan Sukiwaras, Pucunegoro. Cerita ini berawal saat aku baru saja menikah dan menempati salah satu rumah di kawasan Sukiwaras. Sebagai pekerja serabutan dan kesana kesini, kadang suamiku pulangnya sampai malam, dan seringkali pula meninggalkan aku sendirian di rumah. Biasanya saat suamiku piket di salah satu tempat bekerja, aku selalu ditemani tetanggaku Daisy. Tapi karena besok Desi ulangan, ibunya tidak mengizinkan Desi ulang. Meskipun tetangga kanan kiri kerap memperingatkan aku tentang sosok gendru yang sering mengganggu pasangan pengantin baru. Sehingga aku tidak terlalu cemas bila tidur sendirian malam itu. malam itu antara sadar dan tidak sadar aku terbangun karena mendengar langkah kaki, langkah kaki yang berat dengan suara langkah kaki kas suamiku di luar jendela. Halnya aku sempat curiga kalau itu bukan suamiku. Aku langsung melihat jam dinding di kamarku. Dan di mataku kala itu sudah jam 5.10 pagi. Dan seperti janji suamiku kemarin dia akan membawakanku bunga teratai. Dari kolam tempat bekerja suamiku. Aku bergegas membukakan pintu depan rumahku. tapi aku tidak menemukan suamiku meskipun sudah aku panggil berkali-kali karena suamiku juga suka mencandakaiku maka aku pikir dia sedang mempermainkanku jadi aku tetap tidak sadar ku bukakan pintu samping rumahku karena rumahku berbentuk L tapi tetap saja tidak ada masih berpikir positif aku langsung ke belakang dan bergegas menampi beras inilah awal kecurigaanku biasanya pun sori tetangga sebelah rumahku jam segitu sudah pada ribut dengan suara tangisan anak-anaknya yang susah dibangunkan untuk pergi ke sekolah dengan perasaan curiga aku masuk lagi ke dalam rumah karena suamiku tidak kunjung masuk Sambil mencari suamiku aku kembali melihat jam. <SILENCIO> Apa kagetnya aku, setelah benar-benar berusaha melihat dengan benar, ternyata saat itu bukanlah jam 5.10 pagi, tapi jam 2.30 dini hari. Dengan perasaan takut, aku langsung masuk meletakkan begitu saja, berhasil dalam tampah yang sedang aku tampi tadi, dan langsung menutup pintu rumahku dengan tergesa-gesa, dan buru-buru masuk ke dalam kamar lagi. Paginya jam setengah enam suamiku benar-benar pulang. Dan ketika aku ceritakan pada suamiku, suamiku mengaku tidak pulang semalam. Ternyata memang benar aku diganggu gendruwo yang bisa menyerupai manusia. Besoknya setelah itu kami adakan yasinan kecil-kecilan di rumah. Dan gendruwo itu tidak lagi datang mengganggu aku. Itulah ceritaku Nana Pristia di Sukiwaras bersama tim Ciba <SILENCIO>